Minuman keras nampaknya kini sudah menjadi hal yang wajib menyertai setiap perayaan masyarakat dewasa ini. Tahun baru, pesta ulang tahun, pesta pernikahan, kelulusan sekolah, dan masih banyak lagi agenda lainnya yang mampu dijadikan alasan membawa serta minuman keras ke dalamnya. Tak banyak yang peduli dampak dari meminum minuman keras. Padahal pengaruh buruknya sangat besar bagi kesehatan fisik dan psikis. Jiwa generasi muda Indonesia hancur oleh minuman yang memampukan ini. Sejak tahun 90-an, sudah banyak kasus kematian terungkap akibat minuman keras Baik minuman keras berupa arak, alkohol, bahkan minuman keras oplosa Masihkah kita akan berdiam diri dengan keadaan semacam ini? Sampai kapan bangsa ini akan ditunggangi bayang-bayang minuman keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wassalaman wa ba'du Pemirsa cahaya hati Rahimakumullah Alhamdulillah kita berjumpa lagi Dalam Muhasabah kita Yang saat ini Saya di dalam majlis bersama-sama Ibu-ibu dari Majlis Taklim Rashatul Hikmiyah Mudah-mudahan yang bersama-sama di sini dan yang di rumah dan di mana saja Allah akan berikan kita kesehatan. Amin. Allah akan tambahkan rezeki kita yang luas halalan thayyibah dan damdahan hidup kita penuh rahmat dan barokah. Amin. Amin. Pemirsa, kita akan melakukan muhasabah. Kali ini kita lihat bahwa fenomena sosial masyarakat kita antara lain banyak informasi tentang makin maraknya minuman oplosan Pernah dengar ibu? Pernah lihat di TV? Ya. Iya Ada anak umur 16 tahun Ada yang umur 17 tahun Dia tidak tahu Diajak temannya minum Akhirnya kemudian meninggal Tahun baru lalu di satu tempat Ada yang sampai 17 orang Besoknya ada lagi besoknya Ternyata yang satu minum meninggal bukan menjadikan yang lain hati-hati Malah ingin mencoba Karena mereka ingin menunjukkan bahwa Wah aku lebih kuat daripada dia Buktinya aku minum ternyata juga tidak apa-apa Ini PR kita bersama Bukan hanya PR bagi masyarakat Jawa Timur yang kebetulan kemarin banyak yang menjadi korban minuman oplosan Tapi bagi seluruh warga di negeri ini Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita putra-putri soleh-solehah Manfaat barokah Amin Kita melihat Karena minuman oplosan jadi bentuknya seperti ini Ibu tahu yang ada di dalamnya Itu ada obat nyamuknya Yang ada di dalamnya ada obat racun tikusnya Yang ada di dalamnya ada bensinnya daspertusnya dan segalanya Menurut teman saya, satu botol ini hanya sekitar 15 ribu Jadi anak-anak SMA bisa urunan 15 orang, seribu-seribu, setengah gelas-setengah gelas lah mereka minum Itu PR kita bersama Kita melihatlah, akhirnya ya seperti inilah mereka Ketika ibu melihat gambar seperti ini Apakah kalau mereka sedang pusing karena persoalannya banyak Minum seperti ini Persoalan itu selesai apa tidak ya. Bahkan persoalan mungkin Bertambah Karena imbas dari minum-minuman keras Bisa bermacam-macam Ini cerita bagaimana Pesta miras oplosan Pelajar SMA Sampai kemudian Dia tewas Bahkan yang disebut pendekar mabuk pun Dia juga tewas Nah Suatu saat ada orang yang di dalam riwayatnya Dia termasuk ahli ibadah Si orang yang ahli ibadah ini suatu saat Didatangilah seorang perempuan Lalu dia sampaikan bahwa Perempuan ini akan mau diambil oleh Si orang yang ahli ibadah itu Asal dia pertama Mau gak dia zina Orang ini tidak mau Mau enggak dia minum khamer Dia pun tidak mau Mau enggak dia bunuh orang Dia tidak mau Kata si perempuan ini kalau tidak mau tiga-tiganya Saya juga tidak mau di kawini Akhirnya kemudian baiklah sudah Saya minum khamer saja Karena dia menghitung kalau membunuh orang Dosa besar Berzina dosa besar Nah sudah khamer saja Dia melihat begitu sepele-nya Padahal ketika dia minum khamer Dia mabuk Maka perempuan itu Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Amin Saat dia mabuk dia tidak sadar Akhirnya kemudian Dia menzinai perempuan itu Dan pada saat dia mabuk pula Dia pun ternyata Membunuh orang itu Nah Hal-hal seperti ini Mari kita lihat bahwa dampak dari mabuknya Orang yang minum-minuman keras itu ternyata bisa merembet pada dosa-dosa besar yang lainnya Pemirsa Cahayati Rahimah Kumuah Kita akan lanjutkan mahasabah kita kali ini Mari kita lihat data ini begitu mengerikan Data BPS tahun 2012 83,1% remaja Indonesia pernah minum minuman beralkohol. Subhanallah, mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijaga dan diselamatkan Allah. Amin. Amin. Tiap tahun 18.000 orang meninggal akibat minum minuman keras. Data seperti ini jarang sekali kita dengar. Maka setelah kita tahu Mari kita menjaga Dan kita menghindarkan Tidak hanya menjaga Tapi kita coba hindarkan diri kita Keluarga kita dan lingkungan kita Mari kita lihat Tahun 2012 kemarin Baru 15 kabupaten Yang memiliki perda anti miras Bayangkan kalau minum-minuman keras oplosan itu dijual di warung-warung Sementara di banyak negara maju saja Minum-minuman keras itu menjualnya di tempat tertentu Kalau mau membeli dia harus bisa tunjukkan KTP Bahwa umurnya sudah di atas 17 tahun Jadi dalam hal minum-minuman keras Kita ini jauh lebih longgar, jauh lebih bebas Dari negara-negara maju Mari kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani magbunun fehima katsirun minannas, as-sihhatu wal farah." Ada dua kenikmatan yang manusia banyak tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Ini sepertinya sederhana, tapi saya ingin mengajak kepada kita terutama yang masih berusia muda Ini kan hadis yang sangat populer di kalangan masyarakat di negeri ini Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ini Kita bisa baca bersama nanti ya Iqtanim khomsan qoblah khomsin syababaka qoblah haramika masih hati ka, koblasak, kamika, waginaka, kobla fakrika, furoka, koblasulika, wahaya taka, kobla mau tika. Raihlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Saya ingin mengajak pemirsa di rumah. Mungkin kita tidak lagi usia remaja atau usia muda, tapi anak, cucu, keturunan kita. Marilah kita ingatkan mereka dan kita jaga mereka. Bagaimana mereka bisa menjaga kesehatannya, waktu yang Allah berikan kepada mereka, termasuk menjaga masa muda mereka. Karena pasti, muda pasti datang. Ini bagian yang harus kita garis bawahi. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء عداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسودكم عن ذكر الله عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khomer dan berjudi dan menghalang kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah dari hal-hal seperti itu jangan berjudi jangan minum khomer pemirsa yang di majlis ini mungkin akan ada yang menyampaikan sesuatu? Silahkan. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanti uh, Ustazah. Uh, saya ingin bertanya bagaimana sikap kita terhadap lingkungan kita, yang di lingkungan itu banyak orang yang memiliki omar atau berjudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butanti betul sekali. Pemirsa, Cahayati rahimahumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan muhasabah kita kali ini. Kita mengambil tema bagaimana bahayanya miras dan saya ingin kembali mengingatkan kepada kita semua, terutama Butanti, yang pertanyaan itu barangkali juga pertanyaan pemirsa antv yang ada di mana-mana. Kalau di lingkungan kita, kemudian ada yang punya kebiasaan minum-minuman keras, apa yang bisa kita lakukan? Ini menjadi penting bahwa ada kabupaten atau kota yang dengan sungguh-sungguh ingin menghindarkan penduduknya, masyarakatnya dari minum-minuman keras. Maka kemudian mereka membuat perda anti-miras. Tapi itu hanya dari 15 dari 505 kabupaten kota yang ada Berarti yang ingin rakyatnya bebas miras itu sedikit sekali Kita ini punya PR besar Karena majelis taklim makin hari makin banyak Masjid makin hari makin banyak Bahkan bangunannya makin hari makin bagus Tetapi datanya sangat memprihatinkan sekali 83,1% Ini kalau ibu pernah mendengar mungkin pemirsa cahaya pernah mendengar Katanya tahun 2025 Indonesia ini akan mendapat bonus demografi Artinya apa? Nanti di tahun 2025 Penduduk usia muda itu jumlahnya besar Kalau yang jumlahnya besar itu lalu seperti ini 83% nya Mereka minum khamer Jadi bonus apa jadi defisit? Defisit Oleh karena itu bagi daerah-daerah yang mungkin ingin masyarakatnya bisa lebih produktif, ingin anak-anaknya bisa lebih terjaga, terhindar dari kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa sih yang kita lihat sekarang ini? Pertengkaran pelajar itu makin sadis. Berapa hari yang lalu kita bisa menyaksikan di berbagai media Apa iya anak SMP, anak SMA mereka bertengkar kemudian mereka bawa celurit Nah saya khawatir jangan-jangan memang sudah diniatkan sebelumnya mereka memang minum supaya mabuk Karena kalau dia mabuk mungkin dia sudah tidak ada rasa takut kalau dia mabuk, tidak ada rasa khawatir, apalagi rasa berdosa Nah, lalu di lingkungan kita bagaimana? Saya rasa ada RT, ya kan? Ada RW Bagus kalau... Pak RT, pada saat musyawarat dengan warga Sama-sama lah kita menjaga lingkungan kita Sama-sama lah kita menjaga keamanan di lingkungan kita Kalau itu dimulai dari RT, dimulai dari RW Di situ kalau ada ustad-ustadnya gabung Ada kelompok pemuda, mereka juga gabung Ada guru, mereka juga gabung Bersama-sama dimulai dari RT Insya Allah hal-hal ini bisa menjaga lebih dini Karena yang seperti itu mereka tidak bi bisa dibilang, wah jangan minum kumer, haram. Waduh, kayaknya nggak mempan. Kalau hanya dibilang kumer haram, nanti neraka lu. Eh mereka bisa jawab benar, nggak ada neraka. Coba. Kalau kita kemudian Dijab begitu kan orang tua bisa sakit hati Oleh karena itu Kalau kita memulainya Dari lingkungan yang paling kecil Saya berharap Sebetulnya masing-masing keluarga Memulai Ayah, ibu Jangan lepas melakukan riado Supaya anak-anak kita Dijaga dan diselamatkan Oleh Allah Pemirsa pada saat seperti sekarang memang muhasabah sosial harus sering kita lakukan sambil kemudian kita mencoba mencari solusi bersama sesuai dengan budaya masing-masing, sesuai dengan tradisi masing-masing, mulailah dari yang paling kecil. Karena tradisi minum alkohol ini rupanya cukup memprihatinkan kalau dilihat dari data BPS tahun 2012. Pemirsa Jahayati Rahimahkumullah, Marilah majlis kita pada kali ini kita tutup dengan Munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita mohon ampunan Kepada Allah Mudah-mudahan kita Anak kita, keluarga kita dijaga Dan diselamatkan oleh Allah Amin, Amin. Bismillahirrahmanirrahim Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin Amin. Allahumma Ufir lil muslimina wal muslimat Amin. Wal mu'minin Wal mu'minat Amin. Allahumma ja'alna Yeah. وأولادنا وذريتنا من أهل الخير وأهل التقى وأهل الإبادة وأهل الصدقة ربنا أفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار Amin. Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Rabbil Alamin Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam Wa Alhamdulillahi Rabbil Mudah mudahan muhasabah kita Mendapat Ridha Baraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Bawaul mafiq ila kuamid tariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh